Artis yang satu ini asli kelahiran Bumi Pasuruan, ya. Tergolong pendambut begend Jawa Timur. Ada SNP Indonesia, juga ada kompak Community Ramayana. Terima kasih. Ani Arlitha Ju What the fuck? Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Seger, oren, oren semuanya Tadi belum salaman ya mas?